Bapak Jafar, siapa yang menggagasnya? Sebaiknya sih, gak tinggal diam ya. Maksudnya, melakukan kegiatan-kegiatan aktif minimal ke kampus-kampus untuk mensosialisasikan dulu. Minimal itu terus dari pihak pemerintah, pemerintah pusat, sebaiknya memberikan trial di putaran. Yang berikutnya nanti di 2014 Oke、okay, mungkin gak、uh, Gak bisa terima calon Banyak ya minimal Dua a Tiga a u t orang bisa lah untuk Calon independen Gak、nah, mesti sebanyak partai yang saat ini ada Empat puluhan gitu Enggak Dibatasi jumlahnya Tapi ada harus udah ada calon independen Terima kasih Terima kasih Bapak Jafar ada Pak Andri Iya、yeah. よく言うと、私は日本の大変な人たちの大変な人たちの大変な人たち t 大変な人たちの t 変な人たちの大変な人たちの大変な人たちの大変な人たちの大変な人たちの大変な人たちの大変な人たちの大変な人たちの大変な人たちの大変な人たちの大変な人たちの大変な人たちの大変な人たちの大変な人たちの大変な人たちの大変な人たちの大変な人たち アカデミー・ジャパンで。Ya, 日本の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の あっありがとうございます。 サラさん、プログラムのいと、サラ p a k k a r ya, selamat sore.、Sorry. Silakan.、Uh, saya setuju dengan dibuka k a n kota saja. Independen itu oke.、Okay. Namanya b e n j a m a n demokrasi. Dan sebenarnya makin banyak, makin bagus. Nantikan s e l e k a i alam. Rakyat makin pinter nanti memilih. Nggak perlu harus pakai jalan politik parpol. Toh, nanti kalau memang si calonnya... じゃあ、いつもお客さんにお会いしたんです。はい。 Yang terpenting dia punya misi dan misi untuk membangun dan mengembangkan negara kita Untuk lebih maju ke depan、gitu. Terima kasih Pak Ronald Pak Fahri, selamat sore s o r e s i l a k a n Pak Fahri Sebetulnya saya itu sangat h u j u kalau e v e n k b n i a k maju Tapi kan dengan kondisi parway politik seperti saat ini Pasti diganjar sama mereka kalau saya dengar pengakuan Nasarudin begitu hebatnya uang APBN yang dipakai oleh partai kalau itu memang terbukti benar betapa bobroknya partai-partai sekarang ini jadi kalau orang yang sudah tahu partai itu begitu bobrok terus ingin berbakti kepada negara dia kan gak mau masuk partai makanya、uh, harus, di, harus diusahakan Perorangan ini bisa maju independen ini, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Richard. Selamat sore. Nah, saya setuju sekali dengan independen. Cuman apa DPR dari fraksi-fraksi atau dari partai-partai mau? Karena kan kalau、eh, apa namanya dilaksanakan ini, otomatis dari partai-partai nggak -partai ada lagi yang bisa menang. Orang rakyat sudah nggak percaya kepada partai kok. Pak David, selamat sore. Sore. Ya, silakan. Ya, saya s i n Saya pikir ini kan partai-partai, ini kan rata-rata semuanya. Banyakan itu di dalamnya itu semua hanya tujuannya untuk mencari kekayaan dan mencari kekuasaan. Jadi mendingan kita ramai-ramai bikin golput aja. Nah, golput, n a n t i kita calonkan dari golput itu. Saya, saya yakin banyak yang akan menjadi golput. Makasih. Terima, Terima kasih, Pak David. Pak Lumanto Selamat malam Bagaimana komentarnya Pak?、Uh, komentar saya sih sebenarnya Tidak perlu ya Calon independen Karena i n i sebenarnya kalau calon independen itu Orang yang mau nyari g a m p a n g n y a tidak Sebenarnya kalau dia ingin mencalonkan diri Jadi presiden ya Dulu SBY itu kan gak punya、uh, Demokrat belum muncul kan Karena dia ingin jadi presiden Jadi dia mendirikan partai Demokrat Kalau sekarang 山崎さんは山崎さんは山崎さんは山崎さんは山崎さんは山崎さんは山崎さんは山 a さんは山崎さんは山崎さんは山崎さんは山崎さんは山崎さんは山崎さんは山崎さんは山崎さんは山崎さんは山崎さんは山崎さんは山崎さんは山崎さんは山崎さんは山崎さ e は e 崎さんは山崎さんは山崎さんは山崎さんは山崎さんは山崎さんは山崎さんは山崎さんは山崎さんは山崎さんは山崎さんは山崎さんは山崎さんは山崎さんは山崎さんは山崎 Kalau partai politik itu kan sistem yang sudah ada Jadi、uh, sekalian ngetes kita gitu Kalau kita punya pendukung Walaupun kita s d saya rasa n gak g punya duit sebanyak Prabowo Tidak punya duit sebanyak Megawati ya Tapi dia bisa mendirikan partai dan, dan bisa jadi presiden Jadi、okay. Pak j u r u Rahman pun kalau misalnya pengen jadi presiden Ya dia bikin partai ngetes gitu a r a n g g a k yang mendukung Kalau dia banyak dukung ya partainya jadi dan dia bisa bisa jadi berhiden gitu g a k perlu independen、yeah. kalau independen nanti yang nyaron udah seratus orang seratus seratus seratusnya di beduk ikut pemilihan semua ya oke、okay, terima malam, kasih Pak Lumanta Pak Chandra malam i ya malam silahkan bapak i、uh, ya itu setuju atau t i setuju memang udah seperti itu sistemnya maksud saya begini kalau mau ada mau dikejar kan sedikit Pak oke、uh, setuju tidak setuju itu memang sudah begitu sistemnya maksudnya kalau seorang calon independen di Amerika misalnya contohnya pernah terdengar ada calon independen yang bisa menang karena、uh, kalau pun dia bisa menang nanti masalahnya adalah di parlemen, segala macam keputusannya akan t e r l a l u diganggu sekarang aja seperti Barack Obama misalnya sebagai pemenang pun dia sering diganggu disana, bagaimana seorang independen yang menang tidak ada gangguan baik, baik. oke terima kasih Pak h a n d r a komentarnya Pak Hendry malam サウバラヤ、サウバラヤ、ギリ、セピラスジュ、ボカンカナ、ボカンカナ、ピダ、バナナパティダバイキャ、セピラスジュ、サウバメサウナ、サウナ、インディフェンデン、カシアン、モロサヤ、カシアン、オランヤ、ダニソジュガティダ、カン、ボケジュリアンバイク、ザマーティ、ピダカ Karena kalau menurut saya, yang, yang yang membuat masalah pada saat ini bukan hanya pemimpinnya saja atau presidennya saja, tapi kita tuh punya masalah di sistem partai sebenarnya. Jadi siapapun presidennya, kalau menurut saya, karakter partai kita atau karakter politikus kita yang belum baik, tidak akan bisa memperbaiki negara kita. Demikian m e r i k u t saya. Baik, terima kasih Pak Henry.